dengan proses ramadhan itu, Allah ingin mengangkat derajat kita Allah ingin meninggikan kedudukan dan martabat kita Allah ingin menaikkan harga kita saya sya Allah ingin melarangkir seperti orang Purworejo saya bayangkan, saat ini saya rupo gabah paling sekiloh yang terlalu bareng rampung diproses, diseleb, digiling, berubah dari beras yang terlalu rupo beras sekiloh gini bintan kalau beras elek bu. Umpam perwarucoi panganannya berasa lek. Kok betong gay kalau bocunekoranek bocunekoran aku yang kemasan plastik teng supermarket ngoteni. Kok minimal lima laju. Woh ya? rojo lele bareng ono kay. Lo nggak boleh contoh yang mesti sanjing saya bu. Dari yang 3500 setelah diproses menjadi 15000. Artinya apa? Hidup ini semakin lama harus semakin bermakna, semakin tua harus semakin mulia. Urip iku saya suwe kudu saya sae, saya kuat iman takwane, saya kathah ngibadae, saya bagus akhlake. Urip niki saya suwe kudu saya larang regane. Aja nganti urip kok saya suwe saya murah. Urip model opo? Barang donya mawon sedaya saya suwe niku regane saya. Ban terono regane saya suwe saya Orano barang nggak harganya soyoswe soyomurah. -soyo Bangapun tuh kan semua alat elektronik yang namanya kipas angin, lampu, televisi, itu soyoswe ergani yo soyok. Ya soyo. Larang tanah sawah ergani soyoswe yo soyok. Ceng banter lah jawab bensin solar BBM gur ergani soyoswe yo soyok. -soyo. Namanya jilbab baju pakaian semua itu harganya soyoswe yo soyok. -soyo -soyo. Sampai bumbu dapurilo bawang, berambang ketumbar, lombok itu soyoswe ergani yo soyok. Aku ceramah yang ngono. Urip tambah suwe tambah murah urip model opo? Ya tahdusan ben nikmah, mohon maaf. Saya dulu ceramah itu ya tingkat RT. Mulai ngrintis ngajar ngaji anak-anak RT, RT apa itu tingkat desa. Ya terus naik to tingkat kecamatan, habis itu kabupaten, habis itu skalane wis provinsi, terus kalane nasional. saya Saiki go internasional, Bro. No. Ya namanya hidup harus seperti itu. Sakarepmu. Mbok nilai apa sakarepmu. Aku yo koyok ngene iki modele. Nah itu harus dibekali dengan hati yang ikhlas salah satu bentuk rasa syukur tadi makanya kalau kita bisa seperti itu jaminannya luar biasa di surga itu makanya Allah itu kadang-kadang kalau ngasih apa ya istilahnya ngasih kalau bahasa jawanya pangebang-ngebang itu loh agar orang itu terinspirasi untuk melakukan amal kebaikan siapa yang melakukan ini nanti akan dapat ini, ini, ini, ini subhanallah betul? sampai bapak-bapak kalau melakukan amal baik nanti di surga akan dapat hadiah surga yang penuh dengan kebun, penuh dengan buah di bawahnya mengalir sungai-sungai dan di dalamnya banyak digambarkan para bidadara apa bidadari? bidadari dijawab, bidadara apa bidadari? bidadari kenapa bidadari? ini psikologis kalau disebutkan perempuan, itu laki-laki mudah tertarik tapi kalau disebutkan laki-laki, itu biasanya perempuan tidak tertarik kok begitu? ya Bu tellu kaya gak percaya kalau enggak dibuktikan. Bapak Ibu, mohon maaf, misalnya kalau di surga itu ibu-ibu dibilang gini, ibu nanti kalau amalnya bagus, ibadahnya bagus, pahalanya besar, bisa masuk surga, di sana nanti ibu disediakan bidadara. Sampai kok ditukur wireng-ireng walot-alot. Kotot-kotot. Sama sekali enggak tertarik tapi coba kalau bapak, kalau amalnya bagus, ibadahnya bagus, akhlaknya bagus, pahalanya besar, nanti masuk surga Di disana disediakan bidadari wah yang luar biasa, cantik kebo isumlahai aduhai imutnya hut bahenol menol-menol semok kembelenok kemontok kementek kemolek kinis-kinis-mingis mentong-mentong, moblong-moblong, bahenol denok-denok debeleng laki-laki mesti tertarik tidak percaya, misalnya dalam satu ruangan dalam satu ruangan itu isinya kok perempuan-perempuan semua, pasti banyak laki-laki yang ngintip Dengar ruangan gua izinewang wadon wadon, okey wong lanang singin ceng, okey wong lanang singin teb. Tapi kalau dalam ruangan itu izinewang lanang lanang lanang kabe, nggak ada perempuan yang ingteb kecuali perempuan kini. Ini artinya apa? Laki-laki itu suka memperhatikan kalau perempuan lebih suka diperhatikan. Betul? Makanya kalau mau keluar rumah laki-laki habis mandi pakaian pelencing peledet tapi perempuan make up aja minimal 3 jam Bedak aja lapis 7 Masih pakai blush on Masih pakai wysidu Belum lagi bulu mata palsu yang anti badai Nah, bulu mata itu bahasa Inggrisnya eyelid Nah, itu yang kalau dipakai ditempel ini kayak kepedeng jalan gini bro saya sampe rolas subhanallah coba, coba kalau lagi pergi, kalau lagi bepergian, ibu-ibu kalau di dalam tasnya itu pasti alat-alat kosmetik lengkap mulai lipstik bedak alis, kadang-kadang digekoyok setangin sepeda motor pasti di dalam tasnya itu penuh alat-alat kosmetik dan Insyaallah, kayak gitu bapak-bapak lu, kok paling-paling gawanan ini balsem <guluh> minyak angin, minyak kayu putih <guluh> itu sehingga kalau anda masuk satu kamar di dalamnya kok banyak cermin, itu tandanya kamarnya cowok apa cewek? cewek yang kenceng jawabnya masuk kamar kok di dalamnya banyak cermin ada cermin besar, itu tandanya kamar cowok apa kamarnya cewek? cewe kalau kamarnya cowok nggak ada, paling-paling pecahan supiyon. Ih, gue leh nemu anak kecelakaan di Jumputi terus dikomplain yang kamar. Ro. Maka bapak kalau kepengen bikin perempuan itu stres gampang, bang Widodo ini sedino gak ketemu kocok pengilon, stres. Sehari saja nggak ketemu cermin, itu perempuan udah stres. Setiap ada cermin, mesti ngaco leweng Widodo lewang sepiannya sepeda motor ni